بسم الله الرحمن الرحيم الحمد على سيدنا المرسلين وعلى ال وصاب اجمعين قال الله نافعنا به وبعلومه في الدارين امين او بنجسين وان تغير ولو كان الماء كثيرا اي قلتين او اكثر في سوره في سوره التغير بالطاهر والنجس والقلتان بالوزن خمسمائة رطل بغداد تكريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الأدمي وذراعان عمقا بذراع النجار Wahai ziraun warubur, ولا تنجوس كل التمائن ولو احتمالا. كأنشاك فيما ان ابلغهما ابلغهما ابلغهما املا. وان تجوق قنات كلا ته. قبل بملاقات النجسين ما لم يتغير به. وان ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير ولو بالا في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا ولو طرحت فيه بعرة fa waga'at min ajli tarhi qutratun ala shay'in lam lam tunajjisahu ya raka bismillahirrahmanirrahim naudzu ta'ala min fadlihi wal istifadah wa nafa'i fad yasina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw bi kepada bi khalitin kan air mutlak yaitu air air mustakmal bukan air mustakmal dan bukan air yang berubah ghair mutaghayyir bukan air yang berubah dengan perubahan yang banyak bi karena sebab khalit sesuatu yang bercampur yang kedua ghair mutaghayyir bi bukan air yang berubah karena sebab najis jadi ma'tuf kepada bi Cuma tidak ditaghid dengan kasrah karena di situ air yang mutaghayyir bi harus banyak perubahannya. Kalau seandainya ada air mutlak kemasukan sesuatu yang suci dikatakan tidak suci mensucikan lagi jika ada perubahannya banyak. Kalau pada dalam pembahasan najis di sini dikatakan berubah karena sebab najis tidak disyaratkan banyak. Mari diteruskan wa in golatagoyur walaupun perubahannya itu sedikit. Aku akan aku binajisin atau pada khalid yaitu berubah karena sebab najis wainggalat taqiyur walaupun sedikit perubahan walaukan almau kathiron walaupun adanya air tadi banyak air gulatai ini awak besar dua kolah atau lebih fi suratay taqiyur bi taahir wal najis dalam dua gambaran, perubahan karena sebab yang suci dan najis Maksudnya, walaupun airnya banyak Kalau memang ada perubahan Walaupun airnya banyak wala Kalau ada perubahan Baik perubahannya disebabkan karena sesuatu yang suci Atau karena sesuatu yang najis Walaupun itu airnya banyak Tetap dikatakan air tadi berubah Tidak dikatakan makmud lagi Jadi Bedanya antara berubah dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang najis Kalau perubahan karena sesuatu yang suci, dianggap bahaya Tidak dianggap suci, mensucikan lagi jika perubahannya banyak Walaupun airnya banyak, walaupun dua kula atau lebih Kalau perubahan yang suci Kalau perubahan karena sebab yang najis, kalau memang itu airnya banyak Walaupun ada perubahan sedikit sudah berubah tidak dikatakan air itu suci mensucikan lagi. Itu qayah. walau ya. kanal mau katsiran, wah walaupun airnya banyak. Sekarang air dua kula itu apa sih? Wal kullatani air dua kula bil wasni, kalau dengan ukuran timbangan khamsumi aratil bagdadi takriban, yaitu 500 ritil Ukuran Baghdadi Tagriban itu perkiraan Dikatakan tagriban bukan tahdidan Maksudnya bahwa kalau kurang dua retil Tidak apa-apa Lebih dari itu enggak boleh Ukuran itu ukuran Baghdad Kalau diukuran dengan misah Misah itu jarak Wabil misahati kalau memang diukur dengan ukuran jarak Beda tempatnya Filmurabak kalau memang di tempat yang persegi empat Diraun warubu'un tulan wa arzan wa umgan Bidirah yadil mu'tadilah Kalau memang ukurannya di tempat yang murabak tempat persegi empat seperti bak mandi, diraun warubu satu dirok seperempat. Jadi satu dirok ditambah seperempat dirok. Diroknya dibagi empat, ditaruh lebih daripada satu dirok. Jadi satu dirok seperempat itu panjangnya, lebarnya dan kedalamannya. Satu hasta seperempat. Satu hasta seperempat ya. Ya satu hasta seperempat. Satu lengan seperempat Kalau diukur dengan sentimeter sekarang itu Sekitar 60 cm 60 cm panjangnya 60 cm lebarnya 60 cm kedalamannya Kalau memang tempatnya bersegi empat, Seperti bak mandi Bidiro iliadil muqtadidah Dengan dirok dengan lengan eh, Tangan yang muqtadilah Bukan tangan orang yang terlalu pendek Bukan tangan tangan yang terlalu panjang. Normal. Tangan yang normal. Wafil Mudawar bukan Mudawir. Wafil Mudawar di tempat yang apa ini bulat ya, seperti sumur ya bentuknya itu. Itu ukurannya berapa? Diroun minsa iril jawanib itu satu diro dari semua arah. Ya, diameternya. Diameternya itu satu diro. Satu dirok bi dirok il adami. Satu dirok itu mulai ujung kuku, jari-jari sampai sikut, itu satu dirok. Ujung jari-jari itu, tapi ukurannya orang biasa, orang yang normal ya, zamannya Nabi. Nah, ketak tangannya sekarang ini mungkin dikatakan satu dirok apa, enggak-dak enggak paham ini. Jadi sudah 60 cm lah, kira-kira. Nah, jadi diameternya kalau memang tempatnya bulat Itu satu meter Eh satu meter apa? Satu lengan <tuk> ya dirok, Satu hastah hasta. ya. Dari semua arah Maksudnya diameternya Wadhira'ani ada pun kedalamannya Kalau bulat ada panjang lebar eh, Diameter tadi Kalau kedalamannya Wadhira'ani umgan Cuman bidhira'in najjar Yaitu dua dhira'an kedalamannya Bidhira'in najjar Dengan Lang apa diraunajar? Uh, Kalau dira Najjar itu di Kitab Kurdi itu, wahwal mashhur alan bidirail amal. Arti tukang kayu itu ada ukurannya sendiri. Namanya tak tahu apa namanya orang tukang kayu yang tahu itu. Katanya, oh, yeah. wahwal mashhur alan bidirail bidirail amal. Fi urfil bennain wal najarin. Ini dalam pengetahuan orang ahli bangunan dan orang-orang tukang-tukang kayu. Jadi nda ukurannya kalau diukur dengan diraul adami beda cuma sedikit kalau diraani itu diraun najar ya dengan ukuran dira najar kalau ukuran adami ditambahin nisaf karena satu dira nya ukuran najar itu dira wa ukuran adami Jadi ukurannya itu diraani wanisaf kalau dira diraani apa ini najar jadi ukurannya berapa berarti? Diameternya dirok satu hasta, kedalamannya dua dirok setengah. Ini dua lengan, dua hasta setengah. Sekitar kalau di dimeterkan, seratus dua puluh sentimeter kedalamannya. Tidak, lebih. Dua dirok setengah. setengah Dirok warubuk bu oh iya betul kalau dirok ani war berarti 120 iya, kedalamannya betul. 120 diameternya 60 cm enggak sampai diameternya enggak, enggak. satu diro 14 itu 60 cm 60 dua kali kan 60 kali 2 120 kan nah itu kan satu dirok tambah robo waro itu 60 cm 60 cm kan 48 diroan wa Satu 110 One diro 1/8 kan 1/3 1, 1 dari 2 Dua dirok setengah 100. berarti 60 cm berarti diroannya enggak enggak 60 cm 60 cm itu diameternya berapa itu 48 48 ya 48 nih ya jadi diameter 48 kali kedalaman La la. Amma film mudawar dirok min saidil jawani bidiro il adami. Bukan bidiro najar. Ya bukan menggantikan oh, dirok warubukan, bukan apa Oh ya dirok warub ya betul. Ya. 48. Ya. ya betul. Karena bukan dirok warub kan. Kalau tadi kan panjang lebarnya dirok warub ukuran 60 cm. Kalau memang diroknya ya 48 cm. Jadi kesimpulannya berarti apa kalau memang di tempat yang bulat itu diameternya 48 cm. Kedalamannya itu berapa 120 cm Atau kalau diliterkan itu Semua sekitar 217 liter Kalau diliterkan itu 217 liter Itu dua kula 12, 17, eh, 217 liter Kenapa sih kok dibagi gini Karena nanti di dibantap Imam Syafi'i ini dibagi Air yang najis apa air yang banyak dan air yang sedikit beda kalau kemasukan najis kalau air yang sedikit kemasukan najis perubahan ada atau tidak langsung jadi najis jadi tidak melihat perubahan jadi kalau air yang sedikit kurang dari dua gula ketetesan satu tetes kencing tidak ada perubahan tetap dihukumi najis karena tidak melihat perubahan kalau air yang banyak nah di situ lihat perubahannya kalau memang ada perubahan walaupun perubahannya sedikit Akhir itu dikatakan muta najis Wala tanjusu lah Ini dibahaskan sekarang Wala tanjusu kulla tamain Tidak menjadi najis kulla tamain Dua kulah air Walau ihtimalan Walaupun kemungkinan Surahnya apa ihtimal Kaan syakka fimain Seperti seandainya dia ragu fimain dalam air Apakah mencapai dua kulah atau tidak Wain taya ganat gila tuh goblu. Walaupun dia yakin gila tuh, walaupun yakin gila tuh sedikitnya itu air goblu, goblasak sebelum dia ragu. Bimulago tinajisin ini muta alik bintan tidak menjadi najis dua kula air bimulago tinajisin dengan bertemunya najis. Malam Semenjak tidak berubah Karena sebab najis Jadi Kalau emang air dua gulah Tidak akan menjadi najis Dengan bertemunya najis Semenjak tidak berubah Kalau berubah baru dikatakan najis Walaupun berubahnya sedikit nah, Tadi apa? Walau ihtimalan, walaupun dia ragu Dia ragu, air itu awalnya sedikit Kemudian, kemudian ditambah Ditambah, ditambah, ditambah Kemudian jadi banyak. Dia ragu ini sudah mencapai dua kola atau tidak. Kemudian masukkan najis. Ya pengen hukumnya, lihat ada perubahan atau enggak. Karena itu dihukumi air banyak sudah. Nanti tetap dihukumi gula tamain walau ihtimalan. Walaupun memungkinkan dia ragu apakah ini air banyak atau sedikit. Surahnya seperti itu. Walaupun dia yakin sebelum dia ragu tadi, airnya itu sedikit. Airnya tidak sampai dua gula, satu gula setengah mungkin ini. Tak tambah air, anak tambahnya banyak kok tadi. Ya kira-kira sekarang mungkin sudah dua gula. Cuma dia masih ragu, apakah keraguannya dia itu ketika masuk najis, dihukumi najis? Dianggap air sedikit? Tidak, tetap air itu dikatakan dua gula. Jadi keraguannya dia itu tidak menjadikan air itu menjadi mutan muta najis ketika kemasukan najis. Dianggap dua gula. Wainistuhlikatin najasafihi. Walaupun hancur an-najasah najis fihi di dalam itu air. Masukkan sesuatu yang cair misalkan hancur. Enggak kelihatan najisnya. Lihat ada perubahan atau tidak. Kalau memang tidak ada perubahan berarti tetap dianggap suci. Itu air yang banyak. Walaijibut taba'ud min najisin fi ma'in Tidak wajib menjauh daripada najis fi ma'in di air yang banyak. Nanti gini, air yang banyak Jika kemasukan najis Najisnya itu berupa jamit atau maik Dilihat ada perubahan atau tidak Nanti kalau ada dua kulah lebih Kemasukan najis, jamit Ada najisnya kelihatan Airnya berubah atau enggak? Enggak berubah, suci itu air Hah, Ketika dikatakan suci Apa kita harus berhati-hati ketika kita mencibuk air yang banyak tadi? Apa harus jauh dari daripada najisnya? Najisnya masalah ngambang Ya, apa kita masalah harus menjauh daripada najis, tidak La buta baud, sing penting tidak ngambil itu najisnya, atau tidak mengambil yang berubah biasanya kalau di samping najisnya itu ada perubahan mungkin ya, nah, yang penting tidak ngambil dari najisnya. itu dianggap tidak apa tidak wajib menjauh, wa laihi buta baud min najisin fimain kasirin, tidak wajib menjauh daripada najis fimain kasirin di air yang banyak. Sekarang ada pembahasan. Walau bala, seandainya kencing filbahari, seandainya kencing di lautan, seandainya kencing dia di lautan filbahari nggak harus, nggak harus laut, boleh. Ya pokok yang penting di situ air banyak. Walau bala, seandainya kencing filbahari di dalam lautan, masalan contoh atau di air yang banyak. Fartafa'at minu rohwah Kemudian terangkat di situ rohwah Terangkat apa? Roghwah busa Biasanya kan kalau kencing di sungai itu Ngunduk kan? Nah unduknya itu gimana? Busanya itu gimana? Dihukumi najis atau tidak? Fahya najis Maka itu dihukumi najis Roghwah itu najis Cuman Intahagogo anaha min aynin najasa Jika dia yakin Annaha sesungguhnya itu rakwa min ainin najasah dari najisnya dari kencingnya memang. Jadi kalau kencing di sungai biasanya kan busa itu. Ha busanya itu gimana? Kalau kamu yakin, ya karena memang ada berubah baunya atau bentuknya. Jadi para sifat tiga sifatnya itu, oh ini dari najis ini kencing. Ya berarti itu busanya najis. Kalau tak yakin, kalau tak yakin ya berarti suci. Busanya itu dianggap suci Ini kalau airnya banyak Atau ya. minal mutagayir Ahadu awsafihi biha Intah haggogo jika dia yakin Anaha suhunya itu rohwah Min ainin najasa Atau minal mutagayir Daripada yang berubah ahadu awsafihi Salah satu daripada sifat-sifatnya Yang tiga biha karena sebab itu Rohwah ya, Karena sebab itu rohwah eh, Karena sebab itu najis Najisa Wahillah fala. Jadi kalau memang dia yakin itu kencing, ketika kencing itu berbusa, busanya yakin enggak itu dari najis, karena sebab kencing tadi. Oh iya, kenapa? Kelihatan tak mungkin dah. Undang-undang busa bukan di lautan. Kecuali kalau waktu itu ada banyak busa, mungkin bukan karena sebab kencing. Lalu ini tak mungkin dah pasti dari kencing. Sudah berarti itu najis. Kalau tidak, ya berarti suci. Cuman ini pendapat Ibn Hajar ya. Kalau pendapat Ibn Ziyad Ibn Ziyad itu sebelum Ibn Hajar Itu disebutkan di kitab Tarsih Dia mengatakan Fi muhtasar fatawa Ibn Ziyad Di Sayyid Abdul Rahman al-Masyur al, al Mangul fir-rogwah Al-murtafya indalbol Fil-bahri Innaha najisah Itu adalah najis Rogwah yang karena sebab kencing Busa yang karena sebab kencing di air tadi Yang berbuih, berbusa Innaha najisah itu hukumnya najis Waman afta barang siapa yang berfatwa Bitoha rotiha, dengan sucinya Itu rohwah Fakat khalafal manggul Maka dia telah menyalahi daripada Manggul daripada Imam Syafi'i nah, Kalau memang ya Ini pendapat Ibn Ziyad Sebelum Ibn Hajar, kalau Ibn Hajar Mengatakan apa? Ibn Hajar Mengatakan, lihat, kalau memang itu yakin Dari najis, ya berarti najis Atau berubah masalah sifat-sifatnya Berarti najis, kalau enggak indah mau tanya, so, masalah ini. mesin cuci. berhati Untuk permasalahan mesin cuci kemarin ya. Untuk permasalahan mesin cuci, setelah kita mengetahui prosesnya, ternyata gini. Kan itu mesin cuci kan ada dua, ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, kalau yang otomatis itu kita masukkan baju. Ya baju ada najisnya masalah, kemudian kita masukkan ada tempatnya sabun, kemudian mungkin ada pemu, apa, pem, apa lembut gitu ya, kita masukkan, kita tinggal pecet, kemudian nanti kita menerima hasilnya langsung kering kan gitu, ada pengeringnya masalah. Hah, ketika air itu ya awalnya kan proses di dalamnya itu air yang ada baju yang ada di dalamnya itu dikasih sabun, kemudian diputar diputar sampai ya sampai najisnya itu keluar kan sampai najisnya keluar kemudian apa dikeluarkan airnya ketika dikeluarkan airnya berarti air najisnya sudah tidak ada najisnya sudah tidak ada kalau sudah najisnya tidak ada berarti itu menjadi najis hokmia ketika menjadi najis hokmia keluar air lagi kan air muzil air yang membersihkan ketika air membersihkan masuk ke bapak uh, warit kan airnya kan dari atas itu bajunya kan di bawah dia warit langsung suci nah, itu jadi prosesnya seperti itu berarti kalau memang otomatis seperti itu jadi prosesnya dari sabun diol diapa dige apa digerakkan diolah setelah itu keluar sampai bersih dikeluarkan sama sabunnya keluar airnya kemudian tinggal hukmnya ketika dialiri, dialiri air berarti itu baju jadi suci. Ittifaq ini sepakat mengatakan apa? suci. Yang menjadi masalah gini, yang kita masukkan masalah baju. Kemudian kita masukkan air di jogi ya, sabunnya. Setelah itu tutup cetek, muter. Ketika muter selesai dikeluarkan air. Ada pencetan untuk keluarkan keluar airnya. Ketika dikeluarkan air bajunya jadi apa? Jadi hukumnya Najis hukmiah. Ketika jadi najis hukmiah berarti butuh air lagi untuk membasuh itu najis hukmiah. Dan tidak bisa keluar sendiri. Dan itu siapa? Kalau digambil dari atas tidak apa-apa atau diambil digambil di luar. Ini prosesnya seperti itu. Jadi tetap berarti kalau mesin cuci tidak bahaya. Lebih ikhtiat lagi seperti cara kemarin Sebelum baju yang Kalau memang ada baju yang najis Dipisahkan, disucikan dulu dibasuh, kemudian dimasukkan Berarti yang di dalam situ semuanya suci Cuman kotor nah, Itu lebih ikhtiat, lebih berhati-hati Itu untuk pembahasan kemarin Masalah mesin cuci Sebetulnya ini ada pembahasan nanti Sebelum Sebetulnya bukan tempatnya Nanti ada tempatnya di Babul Pusala ya, Kalau ada pertanyaan Tadi soal hadis Bria Abu Salihin Ketika Antum mengatakan Isbatul Yat Lillahi Ta'ala Itu Isbatul Yat itu apa? Tidak menyalahi Madhabnya Salaf yang mengatakan Tafwid dan Madhabnya Khalaf yang Mengatakan Ta'wil Isbatul Yat Kemudian haqiqatul Yat Tafwid illallah ta Jadi Jadi e Izbat tetap, tapi untuk untuk apa namanya untuk al-Elim bihagi gatihha, hagi gatul yad, hagi gatul wajat tafwid ilallah swt. Izbat, tapi mereka tidak tafwid. Mereka mengartikan, mereka menggambarkan Allah itu mengizbat punya tangan, lah tangannya Allah itu begini, menghamparkan begini. Ini ada taswir begitu Tidak tafwit Ya besutu ya da'u Allah wa'ala bi-basti ya Allah imam mengatakan Ya hagi gati bi Itu tafwid namanya Tapi kalau mereka tidak Mujassimin tidak begitu Nah Dirasionalkan sama dia Digambarkan begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah najis tadi. <tuh> kalau kita berak di kali, di sungai, biasanya ada tempat jamban namanya. Itu ada uh, seperti yang apa penopang orang biasanya seperti jamban itu. <tuh> itu kalau berak nyiprat atau go berarti ke atas naik ke atas kembali lagi ke badan kita. Itu bagaimana airnya najis atau enggak? cipratannya itu. Ini pembahasan besok ini. Ini berhentinya kita pas pada pembahasan itu. Berarti itu ada ibaratnya walau turihat fihi ba'ratun fawaqad min ajli tarhi ala syai'in lam tunajisu. Nanti pembahasan besok insyaallah. Pas berendinya memang di situ. Ya. Yeah. Satu satu lagi. Ya, yeah, yeah, seperti akuarium. Ini banyak terjadi. Akuarium itu kan ada najisnya. Apa eh uh, apa rata-rata kurang dari dua gula. Itu ada uh, ikannya di situ juga Kotorannya juga ada di situ. Bagaimana airnya akuarium itu banyak terjadi. Iya. Kalau memang ada kan di situ nanti ada najis makfuat, cuman itu bukan termasuk makfuat ya, bukan termasuk makfuat kotoran daripada ikan. Berarti kalau memang kotoran ada kotoran ikan, ya kalau memang dua, kurang dari dua kolah tidak nunggu perubahan langsung jadi najis. Karena air sedikit, ketika ada najis langsung jadi najis, tidak melihat perubahan tetap najis itu muktamad. Tapi ada yang itu berpendapat kan. rotahayawan itu lahir lahir. Ya, jadi kalau memang bisa dihindari, jangan buat buduk air akuarium, ya, buduk yang lainnya. Kalau memang misalnya nyiprat ke pakaian atau yang lainnya, ya jangan sampai menghalangi. Misalnya mau sholat Jumat kena. Cipratan air itu misalnya, ya tetap aja sholat Jum'at. Kalau enggak, enggak telat. Apa telat misalnya sholatnya, tetap aja berangkat. Kenapa masih ada gol menyatakan suci? <tuh> hmm? ya, oh, Kenapa ya. ada? Ken di mana itu? Ini akuarium. Itu untuk udhu. mihat. hat. Nah, katanya de sukulis itu ya ba ya sukul ester sebab bukan termasuk ya sukul ihtiras. Bukan ya sukul ester, bukan akuarium ya, kan. Ya, ya. Di, di, Kalau untuk wujud kan ya. itu merah. <laughs> bukan heterus. Nah, maksudnya. ya sukul ihtirasnya itu dari mana? Kan bisa Tak sulit ihtirosnya itu untuk orang yang makai, gitulah. Bukan sulit, ya susuklah ihtiros karena ikannya. Ya, kan itu akuarium kan berarti kan bukan untuk wuduk kan, memang. Kalau seperti itu pembahasan viron, pembahasan tikus itu, tikus biasanya berak di mana di tempat bak mandi itu biasanya di desa-desa itu. Ya apa itu kalau banyak tidak bisa dicegah, tidak bisa kita tahan. Tidak apa-apa dipakai, gitulah. Kalau untuk akuarium. Ya kalau jaca iya. Walaupun jatuh nggak air nggak masalah. Mak permasalahnya ya, sekarang itu tempat wudhu apa enggak? Ya, itu tempat wudhu apa? Di Platu, di Najis, apa Najis, apa, Najis, apa Najis, tidak? Alah kuliah ya, ada rohutu hewan itu air air ada silfuka. Ya, <laughs> <laughs> karena kira Gini loh, kalau itu adalah tempat yang wudhu, misalnya kena. Kotorannya cecek itu ya syukur eh tiros, memang cecek nggak bisa untuk dihalangi ya untuk jalan di situ. Tapi sekarang e, misalnya kalau ada cecek masuk ada di kulkas, kemudian berak ada di botol gitu misalnya ini bukan untuk tempat butuh kan? Bukan untuk tempat tempat butuh begitu. Nah, itu mungkin e, bisa dibedakan, e, bisa bisa dibedakan. Sekarang akuarium apakah itu tempat untuk butuh atau tidak kalau memang ada ikan di bak mandi, ya, ikan di bak mandi, kemudian berak ada di situ ikan bak mandi, ya syukur ekthiros itu. Tapi kalau ikan tadi itu agak di akuarium, itu bukan untuk tempat butuh ya. Nah, mungkin itu yang yang jadi pertimbangan itu. Pakai ini biar dengarkan. Yang ekthiros itu kan menjaga air dari nacis. Kayak seperti menjaga air dari kotoran nyciac. Itu kan kesulitan karena kita enggak dituntut untuk nutupi air. Kita enggak dituntut untuk nutupi bak mandi. Kalau kejatuhan seandainya kotoran cicak, walaupun air kurang dari dua kolah, tetap air jukumi masih ma'aun oh, najisnya masih mafu. Karena masyaqatul ibdal pembahasannya di atau di semua mau telak air. Ya, permasalahannya soalnya gini nanti ada mas kok jelas kalau ada akuarium langsung dihukum najis karena kara ada airnya, ya berarti cipratan dari akuarium langsung menajiskan semuanya. Permasalahnya ke situ kan? Ya kalau sudah dihukum najis ya berarti mau tamat itu najis. Kalau dihukum najis. Sekarang permasalahnya sekarang apakah itu seperti merhat? Gitu. Apakah akuarium itu disamakan dengan merhat atau tidak? Eh merhat apa namanya? Di, eh, apa, hiyat. hiyat hyad ya, ya haudh apakah disamakan dengan hot atau tidak begitu. Nah kalau memang pembahasannya apa, apakah itu layat wudu atau tidak? Itu apa ada istitna iya apa mutlak. Kotorannya cecek itu mutlak hatta di air manapun berarti suci. Kalau kejatuhan kan enggak juga kan. Di tempat yang memang ya syugul ihtiraz untuk wudu. Takhsisun untuk oh, Ya wudu, usul, dan lainnya Sekarang kalau kalau tidak berarti mutlak berarti Kapan saja air kejatuhan Dengan kotoran cecak berarti tidak apa-apa Kotoran firan berarti tidak apa-apa berarti Mutlak berarti hatta ada di botol nah, Sudah juga kan Karena itu perlu ditakit nanti Ya Mungkin perlu dibahas lagi Ya Ada yang lain Assalamualaikum di beberapa daerah yang memang kesulitan gak, gak air. Enggak ya, usah salam ya, bukan permulaan nih. Langsung aja tanya. Di beberapa daerah yang kesulitan air, air hujan itu ditampung. Jadi seperti empang begitu. Kemudian di situ dikasih ikan. Kemudian sekeluarga itu atau beberapa rumah itu berak di situ. Memang jadi apa? jambannya sekalian. Kemudian pertanyaannya karena beberapa waktu itu berubah jadi warnanya berubah. Apakah itu dihukumi najis atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kalau tadi pertanyaannya kan kalau ada sungai serbaguna ya. Dipakai untuk wudhu, dipakai untuk thaharah, dipakai untuk semuanya, hatta untuk untuk apa ini? berak katanya. Kalau memang ada perubahan kalau memang di situ ada perubahan Dan diyakini perubahannya itu karena najis Ya berarti air itu tidak suci-mensucikan lagi Kalau dia ragu Apakah itu karena sebab najis perubahannya Atau karena sebab tanah yang ada di dalamnya Atau karena sebab yang lainnya Kalau memang perubahannya karena sebab tanah kan kemarin sudah dibahas kan tidak apa-apa Walaupun airnya itu kecoklatan Perubahan karena tanah tidak bahaya, tetap air itu suci mensucikan. Lo ini berubah ke coklat, lo karena najis lah. Oh, tidak tahu saya. Kalau karena najis, dia syak berarti tidak bahaya, tetap dikatakan suci mensucikan. Ya. E, dalil air sedikit <tuh> itu kejatuhan najis, walaupun tidak berubah, tetap najis. Adalah pertama hadis. Idza balagha idza kanal ma'u gullatain lam yahmilil khabath firwatin lam yanjus. Jika air itu dua gullah berarti tidak membawa najis atau tidak tidak menjadi najis. Mafhumnya berarti idza kanal ma' dunal gullatain yanjus. Coba ada apa itu? Perhatian, Sif. Enggak konsentrasi dia orang. Eh sih. Kalau dilihat, kalau lihat kal, tidakkan almaru dunal gulatan lam yang jika air dari itu kurang dari dua gula berarti tidak najis. Itakkan almaru dunal gulatan yang jus akan menjadi najis jika kejatuhan najis. Jadi hadisnya, tidakkan almaru gulatan ini lam yahmilil khabath. Mafumnya, tidakkan almaru dunal gulatan ini yahmilil khabath. Yang kedua hadis idza walagh kalbu fi sharabi ahadikum fal yurikhu thumma yaghsiluhu sab'a marrat ulahunna biturab jika anjing itu minum di tempat air kamu minum kamu maka buanglah airnya kemudian cucilah Tujuh kali yang pertama dengan dicampur air la fal yurikhu ada perintah dari nabi untuk iraga untuk membuang itu karena najis kalau enggak najis tidak mungkin nabi merintahkan untuk membuang ha walau lam yanjusil ma lama amur nabi bil iraga kalau air itu tidak najis Tidak mungkin akan diperintahkan untuk dibuang nah waqa'atin najasa fi al masyku kal wa am qalil itu ada khilafnya masih. Ada khilaf yang kuat sebenarnya Antara Imam Nawawi Dan Imam Al-Mawardi Dalam masa ini kan termasuk menurut Imam Al-Mawardi itu menyatakan hukumnya Najis Kalau masyuk itu kasroh Masyuk fi kasrati Air ini mencapai dua kolah atau tidak itu diragukan Karena apa Najisnya sudah yakin masuk Sedangkan apa Airnya ragu banyak atau tidaknya. Nah Dalam masa ini karena yakin najisnya ini air untuk bisa menolak dari najis harus dengan syarat secara yakin mencapai dua kolah. Gara-gara maskuk, maka menyatakan air menjadi najis, mengikuti yakin najisnya. Kalau yang ini mengikuti dari pendapatnya Imam An-Nawawi menyatakan Suci. Karena enggak, setiap najis yang jatuh itu bisa menajiskan air Syaratnya kalau airnya tidak mencapai dua kolah Kalau airnya kemungkinan dua kolah atau tidak diragukan Maka najis bisa langsung dipastikan dan najiskan Maka hukumnya suci kembali ke hukum asalnya air itu adalah suci Jadi masalah khilaf Antara Nawawi dan Mawardi Kalau najis ya Kalau asalnya muta najis akhirnya Jadi air kejatuhan najis Ragu air ini sedikit atau banyak Hah? Kalau menurut Imam Nawawi Maka air itu tetap suci Permasalahannya adalah Air dari itu asalnya adalah Tawir gitu. Ragu najis atau tidak ini air Kalau menurut Imam Nawardi Tidak begitu Yakin air ini kejatuhan najis yakin itu najis. kemudian ragunya ini dikit atau banyak, ragunya dikit banyak yakin najisnya berarti sudah, tapi ragu dikit atau banyaknya tetap najis jadi ada khilaf tetap kembali kepada kaidah fikih al ya al-yakin lah al yusalu bisa cuma khilafnya Imam Nawawi menyatakan itu yakin suci nya Cuma ragu antara Najis dan tidaknya Kalau Imam Nawawi menyatakan yakin kejatuhan najisnya Cuma ragu antara airnya Dua gula atau tidaknya <tik> ya, Men, ya, Lain kalau apa, Air sedikit muta najis Hah? Kemudian ditambah air Dia ragu Sudah mencapai dua gula atau tidak Hilang perubahannya atau tidak Itu yang bahaya Kejatuhan najis dulu dia yakin mutan najis. Kemudian ditambah air, dia ragu apakah mencapai dua kula, terus hilang perubahannya atau tidak. Itu tetap dianggap najis. Hmm, jadi kalau itu jadi airnya sudah memang mutan najis sudah yakin, air kurang 2 kula kena najis sudah najis ya. Kemudian ditambah air. Hilang Kemudian berubah. dia ragu, ini hilang berubah. Sudah 2 kula atau tidak itu. Ya. Sudah ada 2 kula atau, atau lebih. Faham ya? Ini tetap hukumnya harus ditambahi lagi. Tapi tadi itu oh, uh, walau tak ada syak aslu Galil, hmm. kemudian dia ragu banyak atau tidaknya kemudian kejatuhan Najis yang tadi itu hmm. ya.